Hiten she yes. FM, radio SFM um, Your Homeland Radio. masih disapa sih yang bersama DJ Bob. Dan sebenarnya sih gua enggak siaran sendiri nih, tapi dibantuin sama anak magang. Namanya Robin. Dia lagi magang di radio ini. Asik ya. Radio gue udah nerima anak magang. Gila. Hey Robin, sini sini. Mana suara lo? Halo, halo. Yuk, perkenalkan diri lo dong. Nama gua Robin. Anak Brokes Yai, sekarang lagi magang di kardas FM. Asing gak magang di sini? Asing apaan? Kagak enak. Apa <tuk> Masa gua magang di sini? Kerjaan gua cuma buat masakin makan siang buat lo. Lah? Kenapa emang? Gua anak Brokes. Bukan lagi audisi Masterchef. Alah, gitu aja. Lo kan juga makan. Asuk. Yaudah, soro lo. Nyapu, ngepel. Bersain di studio. <tuk> Itu tadi anak magang. Mau belajar siaran? Biasa. Lo juga kalau mau belajar siaran, sini aja, magang bareng gue Asik Ben, sini aja kita Nanti kita ajak siaran bareng <tik> Nah, kita kembali ke tema hari ini nih Lejaring sosial mana yang paling menarik menurut lo? gua lihat timeline gue dulu ya Ada hmm, Ini, ini nih. Oke, ada dari Ajibas oh, Saat ini katanya sih dia Lebih suka Twitter Katanya sih alasannya Gue suka yang simpel gini Bisa naur-naur link apa aja Traffic cepat Bisa suka-suka follow, unfollow, mute, dan lain-lain oh, Bener juga sih Emang ya begitu juga gue juga merasa seperti itu sama Twitter Terus ada juga dari Lur Panjang amat namanya Katanya prankster Masih jaman deh pranksternya Tapi katanya prankster itu udah gak bisa dibuka ya, cerita lo. <laughs> Terus ada juga dari siapa lagi ya? Mm Dirches. Katanya dia suka Twitter sama Yahoo Messenger. Karena jarang banget pengin. Oh, kalau Yahoo Messengernya ya. Tapi kalau Twitter-nya dia bilang itu karena apa ya? Oh, karena komplit. Twitter itu bisa kayak microblog. So, emang bukannya microblog ya dia namanya? Terus katanya bisa chat, share foto sama share-share link. Pokoknya komplit dan gak pake lemot Kayaknya hampir sama semua nih alasannya kayak gue ya Terus ada juga yang jawab Twitter lagi nih Dari Olivia Kentebal Katanya um, Karena lebih sederhana Lebih user friendly dan lebih informatif Gak banyak iklannya Terus ada lagi dari Ria Sebs Live Connector Karena bisa kenalan sama cowok-cowok ganteng <laughs> Oke kalo gak selalu dulu Live Connector terkenal karena chatnya ya Bisa video chat Terus dari siapa lagi ya? Um, ya kayaknya segitu dulu. Lu enggak nanya gua. Nah, ya Bin Kalau lu apa? Ya? Lu demennya apa? Ya? Apa ya? Kasih tahu enggak ya? <laughs> Bangket. <laughs> Anak magang banyak laga lo ya. Sonol, lanjutinful lagi loh Ini <laughs> kayaknya emang pada lebih suka uh, Twitter ya. Kira ada yang lain enggak ya? Uh, oh Ada juga dari Sifrasiful Katanya dia lebih suka tumblr Karena sekarang udah banyak yang Orang punya itu termasuk saya Oh punya tumblr juga kalau kita dol di tumblr Nanti kita reblox-bloxkan -re Oke okay, masih ditunggu atensi kalian Eh gak tahu deh kalau misalkan masih ada yang bisa Mention-mention gue Di twitter <laughs> Gue tungguin deh Oke okay, bin Sekarang kita ngapain nih Pasang lagu aja. Oh, yaudah deh, pasang lagu. Biar lo asik ya. Gak punya sambil nyanyi-nyanyi ya. Oke, okay. musik. you make me want to shine out down do it out ten that all these trees make any sense without you but that just ain't true